Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah Wa hadahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma ala sahla illa ma ja'atahu sahla Wa anta tajam alhuzna idha syaita sahla Alhamdulillah Di Hari ini seperti biasa, kita akan melanjutkan kajian hadis Riyadus Salihin Adapun tempat, Insya Allah mulai hari ini ditempatkan di dalam masjid utama Insya Allah nanti kita dari Salman Itabia akan menyampaikan keputusan Salman tentang Bagaimana hukum yang masbuk, kemudian apa e, Yang harus dilakukan, boleh tidak mengadakan pengajian di waktu orang banyak sholat, ya. Nanti akan kita sampaikan dalilnya dan segala keputusan dari uh, Salman ITB hasil musyawarah para asatid dan pengurus Salman ITB dengan dari dalil yang syar'i insya Allah. Karena di Mesina Bawi itu kalau setiap habis salat asar dan maghrib itu selalu banyak sekali kajian, sekali kajian itu sekitar sampai belasan atau puluhan majelis yang dilakukan di situ. Yang masbuk ya masbuk aja seperti itu. Insyaallah kita akan uh, memulai kembali kajian Hadis Riadus Salihin. Uh, saya perlihatkan bukunya. Ini buku yang akan kita kaji, ya. buku Riadus Salihin syarahnya. Syarah Riadus Salihin atau penjelasan Hadis Riadus Salihin syarah Hadis Riadus Salihin ini dikarang atau ditulis oleh Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Beliau adalah seorang ulama besar yang bertempat tinggal di Unaizah, Unaizah itu daerah Damang atau sebelah timur Saudi Arabia beliau salah seorang ulama besar dan sudah meninggal saat ini, beliau adalah lama yang banyak sekali berkontribusi untuk dakwah dan untuk umat Islam sampai beliau juga hasil pendidikan beliau bermunculan para ulama besar sampai saat ini dan beliau juga sangat perhatian dengan perkembangan dunia Islam Ya, walaupun sebagian orang uh, tidak mengambil keseluruhan apa yang beliau sampaikan atau ilmu yang beliau ajarkan dan beliau memiliki metode pengajaran yang sangat baik sekali. Buku ini tentang lebih 6 sampai 7 jilid buku Riyadhus Shalihin ini. Nah, beliau buku ini tidak ditulis. Ini adalah buku hasil tausiah beliau setiap hari yang dilakukan di Masjid Agung di Unaizah ditulis oleh muridnya jadilah buku seperti ini. Nah, Syaikh Saleh Usaimin ini juga punya metode pembelajaran yang baik. Syaikh Saleh Usaimin ini Muhammad Saleh al ini kalau lagi mengajar ya kadang dia bawa uh, apa kertas atau bawa pistol air gitu ya kalau ada yang ngantuk disemprot sama dia. Ya, makanya waktu di Masjidil Haram itu kalau Ramadan ikutan Ramadan saja gitu ya selama Ramadan saja itu bisa subhanallah dapat ilmu yang sangat besar sekali. Dan kalau ada muridnya yang ngantuk, suruh berdiri. Sampai selesai gitu. Meskipun ya. kadang kita belum dikenal atau baru ikutan majelis sudah digitukan oleh beliau ya. Nah, beliau sudah meninggal rahimahullah. Nah, beliau menjelaskan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi ini Imam Nawawi muridnya Imam Syafi'i. Ya bukan Nawawi Banten ya. Al Bantani bukan. Ini Al-Imam An-Nawawi, muridnya Imam, An Imam Syafi'i, usianya tidak sampai 50 tahun, beliau sudah meninggal Tapi beliau sudah memiliki karya ratusan kitab yang beliau tulis Nah beliau ini, kenapa menulis kitab Riyadu Solehim Pertama-tama beliau mengingat kembali mentafakuri betapa besarnya tugas kita di dunia ini yaitu untuk beribadah Maka ibadah ini tidak akan bisa baik kalau kita tidak memiliki kesudahan dan akhlak yang mulia. Maka beliau mengatakan saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, dengan akhlak. Nah dikumpulkanlah yang dinamakan dengan hadis riadus salihin. Dan beliau mengatakan dalam hadis riadus salihin ini tidak saya tulis kecuali hadisnya sahih semuanya. Jadi hadis riadus salihin ini derajat hadisnya semuanya sahih. Beliau mengumpulkan hadis-hadis riadus salihin. Nah. Sebelum belajar tentang niat, ya, yang melanjutkan ini kemarin, kitab-kitab hadis itu ada beberapa kelompok. Ada kitab namanya kutubus sahi. Kitab-kitab hadis-hadis sahi saja, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti setelah generasi itu ada Sahih Muhibban, kesininya lagi terus banyak. Sampai e, salah satu contohnya ada Riyadus Salihin. Ada juga kalau kutubus sahi, ini kitab yang isi hadisnya sahi semua ada namanya kutub sunan kitab sunan, sunan itu sunnah isinya adalah kitab yang bicaranya fikih saja contoh kayak sunan tirmidi sunan abu daud, ibnu majah itu kalau dalam sunan tirmidi, abu daud itu gak ada tentang al quran, tafsir ya, atau tentang yang lain-lainnya selain fikih semuanya fikih ya itu, nah ini uh, ada juga kutubul masanid kitab yang ditulis itu sesuai dengan sanad yang meriwayatkan nah itu sedikit ya kita insyaallah akan melanjutkan bab tentang niat ya. kemarin pekan lalu sudah saya bahas niat itu tempatnya di mana <tuh> di dalam hati saya akan dirincikan ihwafillah niat itu kalau dirincikan lagi itu tiga ya kalau anda beribadah atau anda melakukan satu pekerjaan niat itu kalau dirincikan tiga pertama niat ibadah bahwa saya melakukan ini nih karena ibadah gitu ya yang kedua saya tulis sebutkan dulu. Yang kedua ya setelah anda meniatkan bahwa ini adalah untuk ibadah. Yang kedua, niatkan bahwa ibadah anda itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertama anda datang ke masjid untuk sholat. Pertama saya mau sholat nih dalam hati diluruskan ini adalah ibadah. Yang kedua ibadah saya sholat saya dhuhr ini harus karena Allah, tidak boleh karena manusia. Nanti ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah luruskan lagi niat kita bahwa saya ibadah ini melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya. Ya, bukan karena disuruh orang, bukan karena tadinya lagi ngobrol-ngobrol sama teman terus azan kata teman, "Yuk ke masjid, hayulah, lagi ada butuh sama dia soalnya." Gitu ya. Luruskan gitu bahwa benar-benar ini diperintah oleh Allah, dia ya, bukan diperintah oleh teman. Nah, niat ini contoh anda shalat pertama shalat datang ke masjid niatkan saya akan shalat duhur dan ini suatu ibadah ashar atau magrib atau isya setelah itu luruskan saya ibadah ini shalat ini untuk Allah bukan untuk manusia bukan untuk yang lainnya setelah itu luruskan lagi bahwa saya shalat ini karena diperintahkan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah maka jadi di dalam kaitan dengan niat ini kita sudah membahas ya pekan lalu bahwa niat tempatnya di dalam hati tidak pernah Rasulullah SAW mencontohkan sekalipun dengan lafadznya saya berniat ya melakukan solat saya berniat melakukan saum itu tidak pernah ada contohnya hadis-hadis hadis-hadis Sahih. Nah maka tentang niat ini adalah berbicara tentang batin Allah melihat apa yang dalam hati kita. Ya ini ya, akan dilihat dalam dua hal. Hadis niat itu berbicara tentang amal batiniah dalam hati, tidak mesti kalau orang terlihat baik sekali sholatnya, terus dalam hatinya dia belum tentu dia dalam hatinya baik. Itu penilaian Allah nanti yang Maha Tahu. Nah, kalau berkaitan dengan lahir itu nanti berkaitan dengan ibadat sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, kemarin kita sudah bahas hadis tentang niat yaitu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekilas saya jelaskan tentang Umar bin Khattab beliau adalah uh, sahabat Nabi khalifah yang beberapa khalifah yang kedua beliau adalah teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan menjadi pendamping Rasulullah Sallam nanti di surga ya sampai saking hebatnya Umar bin Khattab ini kata Rasulullah Sallam wahai Umar kamu itu ya kamu tahu gak, waktu saya ikisro dan mi'rod kata rasul, aku melihat istana yang sangat indah sekali di surga kemudian kata rasul salam aku tanya itu istana siapa, wahai penjaga kata penjaganya, ini istananya umar, aku iri sekali, kata. jadi umar bin Khattab memiliki keunggulan dan keutamaan dalam beribadah dan sampai-sampai kata Rasulullah Wahai Umar, kalau kamu sedang berjalan di satu tempat Katakan dari jalan Ganisa itu ya, Keluar ITB gitu ya Ada setan dari sana atau dari depan Baromius gitu ya Nah kata Siapa? Kata Rasul itu Kalau setan lihat kamu, setan cari jalur lain Takut gitu ya Saking hebatnya Umar Nah Umar inilah yang meriwayatkan hadis tentang niat Hadis yang sangat pokok sekali Pekan lalu sudah kita bahas sedikit tentang Tentang niat Mari kita bahas lagi, akan saya bacakan An Amirul Mukminin Umar Khattabi radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu lidunyaya wa Rasulih fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih wa man saya yakin sudah pada hafal lah. ya sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat ada dua kalimat. Inamal amalu biniat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Pasti ada niat. Yang kedua, wa inamaliku limri inmanawat. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat pertama berbicara tentang sebab. Kalimat kedua berbicara tentang akibat. Kalimat pertama berbicara tentang bahawa setiap amal manusia itu pasti ada niatnya. Tidak akan mungkin seorang yang berakal dia tidak dipaksa, tidak ada tekanan dia melakukan satu pekerjaan tidak ada niat. Ya, saya yakin teman-teman datang ke masjid juga Salat duhur ke Salman ini pasti ada niat. Gak mungkin teman-teman bawa piring terus ee, ke kantin gitu, ngambil piring, gak punya niat, gak mungkin. Ya, pasti punya niat. Makanya sangat berat kalau bawa sama Allah diperintahkan inamal amil inamal amal. bila niat, gitu ya. Setiap amal tuh gak boleh pakai niat, susah kita kerjanya. Ya, setiap amal tuh pasti ada, ada niatnya. Nah niat ini memiliki fungsi Fungsi pertama adalah untuk membedakan Antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang yang lain ya. Sekarang begini Teman-teman ingin tahu Kalau teman-teman dalam perjalanan Sholat, duhur, dan asar di jamaah kosor Bagaimana cara membedakan ini duhur dan ini asar Dengan niat Ya, Nah itu fungsi pertama Membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain Fungsi yang kedua adalah membedakan Antara ibadah dengan yang mubah Ya, contoh begini teman-teman mandi besar atau mandi junub dengan mandi bukan mandi besar atau bukan mandi junub tidak jauh beda praktek ibadat prakteknya tapi dibedakan adalah dengan niat yang ketiga membedakan antara yang mubah dengan yang mubah itu dengan niat yang mubah ya bahwa yang mubah ini bisa menjadi ibadah di sisi Allah contoh begini teman-teman makan makan ya umama Uh, habis maghrib gitu ya makan yang satu mau makan ya Allah mudah-mudahan habis makan ini saya bisa belajar ya setelah itu istirahat malam bisa kiamulail ya. yang satu lagi gak ya Allah mudah-mudahan kuat nih saya mau futsal ya gak apa-apa olahraga ya sunnah itu juga gak apa-apa tapi kalau umpamanya untuk kesenangan nah nanti bisa salah, iya ngubah dua-duanya tidur juga begitu olahraga berjalan kaki mandi dan lain-lainnya nah itu fungsi fungsi niat Maka yang pertama adalah berbicara tentang sebab bahwa setiap amal itu pasti ada niatnya. Nah maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka Allah Rosululanjutkan wa in nama likulimriin maka orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya niat itu sangat penting sekali. Kuliah, ya. belajar, ibadah, sholat, sahur, apapun itu tergantung sekali kata Allah nanti di hari kiamat itu, dalam akuran apa afala ya'alamu iza bu'athiroma fil kubur, wahus silama fil sudur, apakah ya, mereka tidak mengetahui atau dia tidak mengetahui apa yang ifala ya'alamu iza bu'athiroma fil kubur, ketika orang-orang yang dikubur itu dibangkitkan wahus silama fil sudur dan ketika apa yang ada dalam hati setiap orang itu diperlihatkan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi hati ini sangat berpengaruh sekali. Maka dari itu, ya kalau niatnya untuk dunia, Allah berikan. Kata Allah, Wa "Man kana yuridul ajilata, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Dalam surat Al-Isra, barang siapa yang ingin cepat itu dapat dunia, aku kasihkan. Tapi kata Allah, "liman nasya'u, ma nasya'u liman nurid." Itu kehendak saya, karena kami kata Allah lima nuri dan bagi siapa saja yang kami kehendaki. Jadi kalau ingin yang cepat-cepat ya. Kalau untuk dunia bisa Allah berikan, tapi kalau untuk kebaikan ya tidak akan dapat makanya salah satu syarat diterimanya doa itu ihwal adalah tidak tergesa-gesa meminta segera dikabulkan. Ya, teman-teman pernah berdoa sering ya. Pernah enggak doanya enggak dikabulkan? Tahu enggak? Susah mengetahui ya karena dikabulkan doa itu bisa dilihat dari tiga hal pertama dikabulkan langsung sesuai dengan permintaan kita di dunia Ya ya Allah mudah-mudahan sore ini saya dapat rezeki dapat ya oh, itu sesuai ada juga doanya dikabulkan tapi Allah simpan untuk di akhirat kelak itu bentuk pengabulan doa yang ketiga ada Allah kabulkan doa dengan cara Allah angkat musibah-musibah yang ada pada diri dia seharusnya besoknya celaka gitu ya karena dia berdoa, Allah kabulkan doanya dengan mengangkat musibah itu jadi pengabulan doa itu ada tiga hal maka kata para ulama, syarat berdoa itu ada tiga pertama harus khusyuk ya, harus khusyuk yang kedua harus yakin yang ketiga, dia tidak boleh tergesa-gesa gak boleh begini, ya Allah mudahkan saya untuk menikah tahun ini ya Allah, tahun ini ya, ya Allah awas pokoknya tahun ini gitu ya Jangan, gak akan dikabulkan Karena kata Rasul Salam, Allah tidak akan mengabulkan doa Allah akan mengabulkan doa selama orang yang berdoa ini Kata Rasul, tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan doanya Karena Allah Maha tahu kapan dia akan dikabulkan Kapan Allah berikan kepada dia Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk haji tahun ini Ya Allah, ya tahun ini Tahu-tahu, gak dapat jatah atau pengen nikah atau tuh nggak jadi nikah tuh Allah mau tuh nggak buatkan doa lagi kan gitu nah, maka kata Rasul so, karena kalau orang tergesa-gesa ketika tidak dikabulkan dia merasa bahwa Allah perlu mengabulkan dan dia tidak akan berdoa lagi itu dampak ya jadi kita uh, kata Allah dalam Al-Quran juga ini tuh, uh, maka kalau ingin yang cepat-cepat Allah berikan kalau urusan dunia ya kalau urusan urusan dunia tapi kalau urusan akhirat Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kemudian yang berikutnya setelah bicara tentang niat akan saya peringkas saja. Al Rasul Sallam memberikan contoh, contohnya dengan hijrah. Kualamka nati jro tuhu kalamka nati jro tuhu ilallahi warosulihih fahi jro tuhu ilallahih warosulihih. Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa contohnya hijrah? Karena hijrah pada waktu itu adalah amalan yang paling berat Hijrah itu apa? Hijrah kalau dalam hadis ini adalah berpindah dari negeri kufur kepada negeri islam Dari satu negeri ke negeri yang lain Saya akan jelaskan tentang hijrah ya Hijrah secara umum ya Terbagi tiga Ada hijrah tempat Yang kedua hijrah amal Yang ketiga hijrah dari orang yang beramal Ya, saya ulangi lagi, hijrah tempat, hijrah amal, dan hijrah dari orang yang beramal. Hijrah tempat itu adalah berpindahnya seseorang dari satu negeri atau negeri kekufuran kepada negeri Islam. Ya, ini adalah hijrah, hijrah makan atau hijrah, hijrah tempat. Teman-teman, pindah dari satu negeri kafir ke negeri Islam. Maka bagaimana kalau hukumnya kita? dari Indonesia kemana, ke Amerika, atau kemana boleh enggak? para ulama mengatakan diperbolehkan dengan tiga syarat satu, ya, dia harus punya ilmu yang bisa menjaga dia dari syubuhat yang akan ada di negeri sana karena kalau tidak punya ilmu pergi ke sana pulang jadi aneh Ya. yang kedua, dia harus punya agama, punya akhlak punya agama yang bisa menjaga dia dari syahwat karena godaannya di luar sana sangat lebih berat sekali. Yang ketiga, dia berangkat ke sana harus ada alasan yang kuat. Baik itu karena berobat, umumnya tidak ada lagi ini susah di sini pergi ke mana gitu ya. Atau untuk mencari ilmu, gitu ya. Umumnya teman-teman kuliah di Jerman, di Inggris atau di mana tidak apa-apa. Nah harus ada alasan, alasan-alasan seperti ini. Ini yang namanya hijrah. Hijrah tempat boleh enggak kita hijrah untuk berdakwah. Dikata para ulama hijrah ke satu negeri kafir untuk berdakwah diperbolehkan dengan syarat tadi dia harus kuat ilmu dan agamanya. Karena kalau tidak dia akan terbawa. Nah, itulah kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan niat ini kita akan tergelincir nanti dalam amal. Baik itu dari awal pekerjaan sudah tergelincir atau dari pertengahan atau sudah pekerjaan itu selesai kita malah tergelincir ya maka dari itu kalau saat ini sangat mengkhawatirkan saat ini pom apa-apa sudah tergelincir makanya konon katanya pengangguran itu tidak hanya manusia pengangguran besar-besaran tuh jin setan juga banyak pengangguran saat ini ditanya sama iblis kenapa kalian pada nganggur ya manusia belum diapa-apain sudah pada sesat katanya gitu jadi dari awal sudah diperhatikan ini masalah masalah niat jadi kata Rasul sallam perhatikan nih, innamal a'malu binniat atau innamal ikul limriin Manawa. itu tadi yang namanya hijrah hijrah um, tempat, yang kedua hijrah amal apa hijrah amal maksudnya hijrahnya seseorang dari perbuatan maksiat kepada perbuatan baik ya, yang tadinya dia itu suka maksiat pindah menjadi suka beramal soleh, itu juga sangat berat sekali, ya, itu juga sangat, sangat berat sekali, dalam uh, hadis, ada dalam hadis sahih dikatakan al muslimu Man salimal muslimuna min lisanih wadihi wa wal muhajirum anhajirumana halallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah yang dia menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah uh, cegah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah dari orang yang beramal. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Hijrah dari orang yang beramal. Maksudnya adalah kita meninggalkan orang yang suka berbuat maksiat. Sudah ditukur berkali-kali, dia tidak mau berubah kita tinggalkan dia kita hijrah dari dia ya dengan syarat harus ada manfaat dari kita meninggalkan dia sebagai pelajaran bawang maenya wah tinggal gitu padahal sahabat ini sebagai pelajaran baru bagi dia kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh kita harus tetap dalam urusan silaturahmi kita tetap ya jadi dalam urusan dakwah diperbolehkan umat teman punya sahabat-sahabat ini suka bermaksiat, dikasih tahu udah lupa diri gitu ya. Udah lupa diri, dia maksiat terus. Udah kita tinggalkan sebagai pelajaran itu diperbolehkan. Yang paling penting adalah tidak boleh meninggalkan bukan karena urusan akhirat, karena perselisihan gara-gara makanan ya, gara-gara urusan dunia terus berantem gitu. Kata Rasul sallam tidak boleh seorang ya berhijrah atau pisah dengan saudaranya dan tidak saling sapa lebih dari 3 3 hari dan 3 malam. Tidak boleh. Biasanya orang Indonesia mah undangan katanya. Saya dan ter terutama orang Sunda ya. Saya baca di koran PR beberapa hari yang lalu itu, budaya pundung orang Sunda katanya, gitu. Jadi enggak mau nanggur geng sih ngomong tuh. Kalau orang-orang Eropa sama orang-orang Timur Tengah itu mereka kalau punya salah langsung ngomong gitu berantem nih, terus sepuluh oh, menit kemudian damai lagi gitu, ketawa-ketawa lagi kita nggak bisa gitu ya terus dalam hati tergolong terus gitu nah itu yang namanya hijrah amal. Nah maka dari itu semua kata rasul Rasulullah barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, kalau kita beramal untuk Allah dan Rasulnya maka akan dapat Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya itu adalah yang yang pasti. Tapi kalau hijrah untuk dunia hijrah untuk perdagangan ya, contoh mama ada seorang teman ya, shalat gitu, atau seorang teman haji ya, wah haji iya eh. ini eh, saya lagi dampingi ini, dampingi teman bisnis, lagi ada proyek ya, jadi dia haji, itu karena itu tapi dia tidak ada niatan sama sekali sebetulnya untuk haji dan saya sebetulnya gak mau haji, cuma ini nih kalau gak ikut dia, ini vendornya enggak akan menang nih. Gitu. Atau mama kata Rasulullah bahwa man kana hijratu ya dan barang siapa yang hijrahnya untuk perempuan, maka dia dapatnya perempuan. Ya. Loh, kok dipakain ngaji? Iya, banyak ahwat di sini gitu ya. Biar saya kenal gitu. Dia enggak ada, sebetulnya enggak mau ngaji, tapi biar cepat nikah, ya. Datang ke suatu pengajian, ya, biar cepat ketemu dengan ahwat gitu. Maka kata Rasulullah Fahijro Tuhu Wilama Hajarohilai. Maka dia dapat apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan dan Rasulnya. Sang sungguh sangat sedih kalau kita tidak mendapatkan Allah dan dan Rasulnya. Kalau kita capek-capek -cape solat, capek-capek ibadah dalam hidup ini, Iwafilah. Ya, kalau bukan karena Allah, untuk apa lagi? Kalau bukan kenikmatan itu surga, apa lagi? Gitu ya. Karena hidup kita ini sangat sebentar sekali. Hidup kita ini. Hanya beberapa puluh tahun setelah itu kehidupan yang lama di alam barzakh Kemudian kehidupan yang lama lagi yaitu di padang mahsyar Dalam riwayat dikatakan 50 ribu tahun kita akan hidup di padang mahsyar Setelah itu hidup yang abadi yaitu di surga atau di neraka Maka dunia ini adalah masa-masa untuk beramal, untuk bekerja Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas dalam kehidupan kita Ya jangan sampai kita mendahulukan harta dan keluarga daripada Allah dan Rasulnya. Kalau di daerah Pangalengan, saya itu sering ke Pangalengan karena ada saudara di Pangalengan itu, saya di situ tuh ada masjid ya, di salah satu kampungnya. Itu kalau subuh sepi sekali, nggak ada orang. Yang hadran aja, dia yang hadran, dia yang koma, dia yang imam, dia yang makmum. Sepi sekali, ya tahu nggak kemana orang-orangnya? Orang-orangnya di jam segitu tuh sedang merah susu sapi, semerah susu sapi. Ya, nanti setengah enam lewat pada ke masjid. Gitu. Jadi kita sering menaklukkan dunia daripada akhirat. Itu ya suruh milih sok sholat atau main bola, main bola atau ya sholat mau bisa diakhirkan gitu sekarang mah. Jadi kita harus selalu menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih utama. Nah, saya akan tutup kajian ini sebelum nanti ada tanya jawab dengan kisah, ya, namanya uh, Abbad. Abbad ya. ini adalah seorang sahabat Nabi. Dia ditugaskan untuk berjaga-jaga di malam hari bersama uh, Amar bin Yasir. Ketika di malam hari, ketika mulai berjaga, kata Abbad, Amar kamu tidur aja, biar nanti setengah malam Dan kita gantian Kata Ammar, ya sudah, kalau gitu saya tidur Tidurlah Ammar, abad sholat Ketika sedang sholat Tahu-tahu ya, ada musuh menyusup Kemudian dipanah Abad ini, panahnya menancap Ke tubuhnya Dia kesakitan, dia tidak berhenti sholatnya Ditahan, dia cabut panahnya Dia sholat lagi, terus dilanjutkan Dipanah lagi, sampai tiga kali Berumuran darah Ya kemudian dia jatuh, tidak kuat berdiri, dia jatuh, dia bangunkan Amar ketika dibangunkan Amar, Amar kaget, kata Amar wahai Abad, kenapa tidak kau bangunkan aku dari tadi kata Abad, wahai Amar, dengarkan aku tadi sedang sholat dan aku sedang membaca salah satu surat dari Al-Quran dari kalam Allah aku lebih baik keluar nyawa aku daripada aku memutuskan sholatku dan bacaan Al-Quran subhanallah Allah dan Rasulnya menjadi yang lebih utama daripada semuanya ya. kita lagi baca Quran, HP bunyi aja SMS masuk, mudah berhenti sholat, baca Quran ya. ini mudah-mudahan, mari kita sama-sama diawali dengan niat, niat tolapul ilmi niat belajar ini, makanya kajian ilmu itu sangat penting sekali untuk menjaga hati kita amalan ibadah kita, untuk tetap lurus dalam beribadah itu saja mungkin yang kajian kita di hari ini Lima menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, itu pun ya silakan. Hai, bolehkah kita berniat dengan ilmiah, gitu ya? Jadi misalkan, kenapa kamu belajar? Karena belajar ingin pintar, gitu. Kenapa ingin pintar? Agar ilmu, kenapa ilmu karena karena teman-teman Allah, bukan Allah. Boleh asli atau harus harus murni itu? Ada yang lain saya Allah Ya, pertanyaannya begini yang belakang. Nah, katanya niat itu kayak hierarkis, gitu ya. mau kuliah, pengen belajar, belajar pengen dapat ilmu, dapet ilmu biar sukses, sukses biar ibadahnya lancar karena Allah, gitu ya. Nah, begini, dalam beribadah itu yang paling utama, ya. Pertama kali yang harus diletakkan adalah niat karena Allahnya dulu, ya. Kapan diperbolehkan ada masuk hal-hal ini di situ, diperbolehkan dalam amal-amal yang khusus selain yang mahbuth contoh umpama kalau sholat itu tidak boleh ya kalau sholat maja untuk Allah aja semuanya ya kenapa kamu sholat biar sambil olahraga gitu ya kemudian biar sehat biar karena Allah dan tidak udah aja untuk karena otomatis itu akan dapat ya otomatis itu akan akan dapat tapi kalau umpama amal-amal yang tadi proses kayak belajar ya belajar Al quran atau um, bisnis ya sama seperti Umama menjalankan usaha ya usaha-usaha bimbingan ibadah dan lain-lain itu diperbolehkan tapi dengan syarat kata rasul antakuna ya awalu lillah hendaklah awal niatnya itu karena Allah subhanahu wa taala pernah ada dulu seorang sahabat lapar ke Rasul ya Rasulullah itu ada yang jihad dia meninggal syahid tapi dia itu jihadnya pengen disebut jagoan lah pengen disebut kuat lah ingin terlihat hebat gitu. kata Rasul apa? kata Rasul tidak apa-apa yang penting awal niat dia kesini adalah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan niat-niatan itu tadi tidak menghancurkan dasar niatnya tadi Ya, beda kalau sekarang umama orang shalat ah saya karena Allah di samping tuh ada ada bos gitu ya atau ada atasan dia tambah kusukkan itu bukan ini akan hancur niatnya karena itu namanya syirik ya menyekutukan satu tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala makanya kata dalam para ulama menyimpulkan meninggalkan amal karena orang itu namanya ria teman-teman mau ke masjid dari rumah dari kosan tuh mau ke masjid di depan kosan tuh banyak anak-anak lagi ngerumpi wah saya kalau ke masjid udah lama gak ke masjid takutnya dibilang oh sadar eh tobat alim gitu ya lah gak jadi ah itu namanya ria dan kalau dia melakukannya karena orang ya itu adalah syirik dan itu juga termasuk dalam kategori ria karena ria itu adalah syirkul askor ya seperti itu ya ada lagi yang lain Silakan pak dengan kata lain, niat yang eh, dilawaskan lalu dengan sin tadi, dilarang dan dasarnya apa itu? Baik. ya bismillahirrahmanirrahim, pertama gini amal-amal ibadah, itu asal hukumnya adalah, dilarang atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, kecuali ada dalilnya gitu. contoh gini sholat Asalnya ini dilarang kalau ada dalilnya. Oh, ini mah salat Duhur ada dalilnya salat duhur mah gitu. Oh, ini mah salat Duha ada dalilnya. Tapi kalau umpama orang sholat aja umpama di WC sholatnya ibadah kan. Oh, ini enggak ada dalilnya ini, maka dilarang. Tapi kalau asal urusan-urusan dunia itu mubah. Kecuali ada yang melarang, contoh pakai kemeja. Ya, ini asalnya mubah. Kalau umama, eh enggak boleh, mana dalilnya? Gitu. Ya, ini sedikit dulu. Ya, ini mukadimah nah untuk urusan ibadah maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berurusan dengan ibadah kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau Umar Rasul hanya mengisyaratkan dengan perkataan disitu ada ada para sahabat dan Islam ini ketika ditinggalkan oleh Rasulullah kata Rasul tarak ya aku tinggalkan Islam itu kal bayda' lailuha kanahariha Islam itu aku tinggalkan seperti bulan purnama malamnya saja kayak siang hari terang sekali gitu. Jadi Islam ini sudah sempurna dan mustahil kalau dalam urusan niat yang sangat pokok sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasul atau para sahabat. Ya, itu sangat mustahil sekali. Terus di mana para sahabat? Di mana Rasulullah dalam mengajarkan agama? Padahal kata Allah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmaamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum dan kalau kita kembali kepada yang namanya ilmu fikih kembali ke mazhab para ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki semuanya berpendapat bahwa niat itu di dalam di dalam hati karena belum pernah ditemukan hadis yang sahih dalam derajatnya sahih dan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh para sahabat Rasul melafatkan dengan niat ada perselisihan itu dalam urusan haji dan umrah itu juga pengikutnya imam syafi'i ya dan dibantah oleh ulama lain bahwa itu bukan niat tapi itu adalah syiar dalam haji dan umrah adapun niatnya tetap dalam hati disyiarkan dengan kalimat la baikallahumma hajan atau la baikallahumma umratan seperti itu jadi intinya adalah dari masalah niat ini eee uh, apa Urusan ibadah secara umum Kita kembalikan kepada dalil-dalil yang Rasulullah SAW contohkan Makanya Kalau dalam beribadah Sudah pernah saya sampaikan Syaratnya dua Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Kalau ikhlas saja Tidak mengikuti sunnah tidak akan diterima Nah mengikuti sunnah Rasul ini Ada enam hal Dalam enam hal Pertama Sebabnya Sebab satu pekerjaan ini Ada gak contohnya Contoh Teman-teman melakukan sholat tahiyatul masjid Sebabnya apa? Sebabnya apa? Masuk? Masuk masjid sebabnya Kenapa ada orang sholat sunah toaf Di depan makam Ibrahim Atau di belakang makam Ibrahim Sebabnya apa? Karena dia melakukan toaf Ya itu adalah Sebab-sebab yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Yang kedua dilihat tata caranya Sama enggak? Ya tata caranya Ya tata caranya sama nggak? Masak sholat asar dijaharkan gitu ya? Tata caranya tidak ada itu, ya. Atau umama sholat sholatnya ruku dulu gitu ya, sholat itu baru eh, tidal, baru segala macam. Nah seperti itu dilihat tata caranya ini yang kedua. Yang ketiga dilihat jumlahnya. Kalau berkaitan dengan jumlah, kalau umama orang ya toafnya sepuluh keliling atau sholatnya duhurnya itu 8 rokaat, oh ini pasti nggak benar. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan Ya, tata caranya itu termasuk niat tadi Itu tata cara kan Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tata cara yang benar Yang keempat Jumlah kemudian tempat Tempatnya Nah yang namanya tahiyatul masjid Rasul itu mencontohkan yang di masjid Gak ada tahiyatul masjid di rumah Atau di kampus Masuk kelas langsung tahiyatul masjid gitu ya Gak ada ya Nah itu yang keempat Yang kelima yaitu jenis Jenis pekerjaannya Kalau berkaitan dengan jenis Ya. Kalau berkaitan dengan jenis, kemarin eh dua pekan yang lalu ada yang bertanya ke saya, Ustaz. Boleh enggak saat ini kurban dengan ayam? Gitu. Karena orang yang mengkonsumsi kambing dan sapi ini sudah mulai berkurang dan tingkat ternak ayam semakin banyak. Begitu ya. Nah, kata saya ini harus ada fatwa dari lajnah kalau masalah begini. Yang jelas jenisnya harus sesuai. Kalau tidak pernah dicontohkan ya tidak bisa. Begitu ya sama kayak jumlah juga begitu pak, ada orang pak begini, pak ustad jadi dia sebelum ketemu ya, itu keliling ke ustad-ustad lain, boleh gak saya saya itu punya delapan berkeluarga nih, delapan orang mau kurban sapi, tapi ingin satu sapinya, boleh gak? kata ustad yang satu, gak boleh, cari lagi ustad pokoknya sampai ketemu ustad yang mengatakan boleh gitu, akhirnya ketemu lah, ustad boleh gak sih saya ingin kurban sapi tapi orangnya delapan orang Bisa, benar bisa, bisa gitu ya. Soalnya boleh, boleh, caranya gimana? Nah begini, itu beli sapi yang besar, yang yang besar sekali. Nah tahu nggak pahala orang kurban sapi? Dalam pahalanya itu kan dalam sebuah hadis dia akan mendapatkan kendaraan yang sangat mewah nanti di akhirat kelak di surga. Ya salah satu pahalanya dan kendaraan itu sangat besar sekali. Kita tahu saat ini kamu tau gak? kendaraan itu besar sekali kamu tuh kecil orangnya gak akan bisa naik ke kendaraan itu terus aku mau Ustadz belilah untuk tangganya gimana caranya? kurban satu ekor kambing lah untuk tangga biar bisa naik kendaraan itu oh ya udahlah, kalau gitu saya uh, sapi sama kurban satu kambingnya iya ya udah. akhirnya kurban lah semuanya gitu ya Niatkan lama-lama ya sudah pas hari H nya udahlah kalau begitu satu sapi tujuh orang, kambingnya untuk satu orangnya Ini untuk para e, jena gitu ya Biar bisa naik kendaraannya gitu seperti itu Jadi ini e, Dalam ikut sunnah Rasulullah harus dilihat secara detail Karena khawatir kita ini Menyalahi apa yang Allah dan Rasul e, Perintahkan kepada kita Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan Masalah-masalah berkaitan dengan masjid Sof, kemudian tentang e, Masjid, hukum masjid bagaimana Kemudian Tentang apa dari mana memulai solve kemudian kalau terlambat bagaimana dan lain-lain ya itu saja mungkin untuk kajian ada lagi satu lagi sedikit, boleh, <laughs> di belakang ada ahwat gimana dari, pak dari, ini uh, yang sepuluh dulu kita dahulukan <laughs> silakan pak dari, dari penjelasan tadi ustaz bahwa ya? dalam ibadah yang tidak ada tentunya yang kita ada adakan itu pembiknah kita tahu banyak imam bahkan dia dilamaskan secara jahat dan yasir apalagi kalau itu Al-Qa'id dan Fitri benar bagaimana mencobanya yang makhluk ya, ihwafillah uh, itu adalah tugas kita dan untuk sementara para olah mengatakan dalam kalau kita dalam proses memperbaiki terus umat itu tidak apa-apa yang penting kita harus selalu memperbaiki memperbaiki umat itu begini kita ketika belajar punya kewajiban berdakwah. kita sudah tahu saya ketika belajar hadis ini Oh tahu niat itu harus begini Saya sampaikan kepada teman-teman Nah itu teman-teman sampaikan lagi terus Agar uh, ilmu Islam ini Atau Islam ini tersebar kemana-mana Dan sholat itu sangat Urusannya sangat besar sekali Urusan imam dan ma'um itu sangat besar sekali Ya, Bacaan ya, Kemampuan dia dalam urusan Islamnya Itu sangat berpengaruh sekali Terhadap ma'um Makanya kata para sahabat Kalau ingin tahu kondisi umat Islam Lihat aja sholatnya kalau ingin tahu kesatuan umat Nsalam lihat softnya akan ketahuan di situ. Jadi mudah-mudahan, payah kita akan terus uh, berjalan dan uh, mudah-mudahan teman-teman yang kuliah di ITB ini sebagian besar juga bisa menjadi uh, pasukan dari Rasulullah Ssalam yang menjalankan misi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu mungkin kayaknya sudah pada mau kampus ya. Uh, kita tutup saja biar penasaran majelis ini insyaallah kita akan lanjutkan uh, pekan besok pekan besok tuh kalau gak salah tanggal merah ya oh belum ya, belum pekan besoknya lagi insyaallah nanti kita akan lanjutkan pekan besok kalau teman-teman ada yang punya hadis dari solehnya uh, dibawa gak apa-apa atau potok kopiannya ya silahkan dibawa itu saja kita tutup majlis ini dengan Doa Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. alla ilaha illa anta as-safiru kawatubu. Laik walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.